Bapak a r i f selamat siang Siang ya Bu ya Ya s i l a k a n Pak s a、uh, m p a i k a n bahwa Kalau misalnya tentang asuransinya sendiri sih pada dasarnya baik ya Karena mengalihkan resiko Tapi kalau untuk kelola dana asuransinya itu Kita ambil contoh saja jam sospek ya Jam sospek kita ikut ya Di dalam perusahaan kita ikut Kemudian untuk Karyawan sendiri untuk kita mau berobat saja Begitu sulit ya Uh, dari dulu diusulkan Mau dibangun rumah sakit khusus Untuk、uh, dari dana jaksosa Itu untuk bangun rumah sakit、hmm. Tapi realisasinya mana gitu loh Sedangkan Karyawan-karyawan、uh, sendiri mana Untuk mau、uh, berobat atau apa segala Dan dananya itu Saking banyaknya itu Mau dibelikan bank、uh, Saham bank atau mungkin Dipinjamkan untuk、uh, Bangun lapangan golok ya, Terima kasih Terima kasih Pak Arief Kemudian Tadi b i o s Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, silakan Pak. Komentar,、eh, Ibu、ya. jangan terlalu memperhatikan majalah kontan karena majalah kontan itu majalah kapitalis. Jadi dia mau m e n g g a n t sistem negara Indonesia itu sekuriti sosial seperti di negara kapitalis Inggris, Jerman, Perancis maupun Belanda sehingga mereka itu、um, uang bisa masuk tapi keluarnya itu akan sulit. Misalnya contohnya. ハローティトラーとクラシカンティーとのシステムソシャリス。 Pakai kartu. Kartunya itu dibayar oleh Departemen Kesehatan. Dimana dia bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibyo. Pak Andre selamat siang. Ya sama siap. Ya s i l a k a n Pak. Uh, saya uh, mau menanggapi tentang sangsinya ini. s a n k s i pidana itu、uh. secara s i d a k tepat ya kalau memang、uh, apa masyarakat yang e n g g a k、uh,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 Hari tuanya, atau nanti dia, apabila dia menginjak bayi, menginjak umur dua p u l bisa n g g a k pemerintah mengembalikan dana itu? Seperti gam s o s t e k Ya, jangan pemerintah mau, pemerintah sangsi, sangsi, sangsi pidana, pidana, pidana. Kalau nggak ngikut program, saya k e n a h pidana.、Nah、itu ancaman, g a k boleh. Itu saya nggak setuju kalau itu boleh, Mas. Iya, terima kasih, Pak Andre. Selanjutnya, Pak Agung. Selamat siang. Seperti p e n e l a p a n yang sebelumnya, itu sangsi t i d a n a パーリオスマシアン Apalagi tanahkan ya, ya buat aja pencara yang banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Henry, selamat siang. Halo? Ya, selamat siang Pak Henry. Ya. s i l a k a n Pak. Ya, omongan Pak Budi memang benar. Negara ini s udah kacau balau. Thank you. Oke,、okay, baik. Terima kasih Pak Henry. Pak Budi, selamat siang. s i l a k a n Pak Budi.、Uh, saya sih kurang setuju. Tidak setuju, bukan kurang トゥクナチェンウダヘタスカランティラティカ a ティコロプシエトワタイトンマタンアタイドモウサリウワンドコロプシアチェタロスカラントゥタニー、トゥタニー、モイド、タヒアチェエクトゥタピペイドバルネカライメマウマチュウ。ライアチェアチェアチュウサモティパラスラパラディ。リチャーシュラケン k a l a iya asuransinya oke tapi kalau sistem seperti pemaksaan begitu bisa dikatakan pak pemaksaan karena kalau yang t i d a k ikut kena sanksi berarti paksa dong melanggar ham l a gini h mau melanggar ham apa saja? Iya baik terima kasih Pak Richard Pak Agus silakan. Ya, selamat ya. siang. Siang Agus. Uh, kalau kita lihat ini pemerintah makin ke sana makin n g g a k jelas.、Ya. Karena apa? Karena panik.、Ya. Jadi sebenarnya、mm -hmm. mencerminkan ketidakmampuan. Jadi kalau memang tidak mampu, lebih baik、uh, mundur saja. Percuma, jadi n g g a k fungsi. Sebenarnya pemerintah ini kalau kita bicara bahasa kasarnya t e m a n g p a l a k Jadi lebih parah dari p r Eman. Terima kasih. Ya,、yeah. Silakan Pak g i l b e r t サンプルジュースカ s u アに、ヤンナマンアトランティティーダブルジパカカネ、パカカネマンジュースカカマカネ。サンプルティケキテディパワーケス。イトクシネスウサー、カリ、レカアロシェタウォー、レカノ、プロンキバワ、アクテカカ、カーリアン、レカイトマナミス、マニア、イディザマカン、マカニア、マカナシアキン。 Iya kan masih dibikin begini lagi ini rejim ini saya rasa tidak lama kalau begitu m a kasih terima kasih pagi uber Pak Henry s i l a k a n selamat siang siang ini wacanan d a r siapa punya Pak ya? Saya, kalau, kalau boleh saya tahu kontan Pak eh? kontan、uh, enggak oh kontan bukan dari p e m e r i n t a h mantap g e r a r t i gila lagi p e m i n t a kita Pak bukannya apa-apa ini kita hidup aja udah susah s e k a r a m u diperas lagi dengan asuransi aduh bukannya apa-apa バイクさん。 Saya s e t u j u sekali, yang penting itu pengelolaannya itu terasparan. Jadi janganlah itu y a d i korupsi lagi. Tapi k a l a s u r a s i itu memang perlu sekali. Terus untuk yang kecil-kecil, yang kecil t u h jangan disubayar, tapi disubsidi oleh pemerintah. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Harko, silakan. Silakan. ini saya juga mau, klari,、uh, mau tanya,、eh, bukan tanya ya, tapi ini kan dari kontan yang kita juga belum jelas a s a l u s u l beritanya seperti apa. Tapi kalau memang pemerintah, pemerintah yang mana juga nggak tahu kan pemerintah pusat pernah mengandungkan seperti itu ya. Tentu saja itu sama saja mendeklarasikan bahwa pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk m e n c e n j a h t e r a k a n rakyatnya. Jadi mungkin lebih baik negara ini disahkan kepada negara yang mampu memberikan k e s e h a t a n kepada rakyatnya sendiri Jadi, mungkin saya pribadi juga rela kok negara ini dikelola dengan baik oleh suatu negara walaupun sama saja dijajak harga diri, martabat, itu b u l l s i t semuanya n g lebih baik negara ini diperintah oleh、e, negara lain yang bisa menjajahkan c rakyatnya daripada seperti ini yang udah yang gak karu-karuan lah, makasih ya Pak Iwan, satu penelpon terakhir ya ini kalau sudah gak bekerja mau bayar pasti asuransi pakai apa bayarnya Pak? r e d o n pisang kali, gak mikir Pak Minta, makasih Ya terima kasih Pak Iwan p a Teguh selamat siang Selamat sore b u、oh, Ya baik, terima kasih silahkan Bapak komentar Anda Iya saya mendengar k o k k a y a k n y a Tergugah banget itu Atas aturansi jam ke situ Yang bagi yang belum masuk Tapi yang saya tanya Kalau orang yang buat makan aja bisa Yang pelosok-pelosok Yang di kampung-kampung Bagaimana tuh Bu, b a y a r Bayarnya kan p a s t i sulit kan パ、yeah. well, yeah, ーモハマーやあ、そうなんだ。やあ、yeah. ah uh,、そうなんだ。 Baik, terima kasih Pak Arsyad. Selamat sore. Selamat sore. Silahkan Bapak. Ya,、maaf. cuman mau, apa, mau pertanyakan itu, itu jam soft tag aja p a s t i belum bisa diselesaikan atau pertanggung jawabnya. Bagaimana dia akan memberikan lagi, akan membuat lagi satu a n c u r a n s i r yang untuk memberatkan kondisi rakyat sekarang yang masih,、uh, katakanlah sudah kondisinya s a n g a t Kurang, kurang mampu ya、nah. mungkin perlu dipertimbangkan itu baik terima kasih. terima kasih pak Arsyad tadi Bius selamat sore、ya. selamat sore Bu silakan babnya begini saya t a k setuju karena semua rakyat Indonesia akan menentang karena apa cara tambahkan pemerintah siapa tidak jelas kedua harian itu ditulis harian kontan pasti dananya dipakai untuk nggak nggak nama、uh, uh, untuk masalah、uh, dibungakan lagi karena apa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 Fungsi aparat negara itu terutama Departemen itu bagaimana? Depsos berfungsi enggak? Depsos berfungsi enggak untuk menyedarkan a rakyat? Itulah yang dia harus ngasihkan、uh, jaminan. Bagaimana p a j a k p a j a k yang dibayar itu? Semua dibakar oleh m p r DPR dan terutama aparat negara. Bagaimana mereka itu? Mereka kaya, rakyatnya miskin. Oleh karena itu,、apa? itu harus ditentang dan ditutup, harus diganti. Lebih baik lembaga negara itu ditutup saja. マイストマーキンパリビオ。バパワーオイスマーサーレイヤヤ、それ、ボクセラさん、バパ。ヤングパタマタマコメンバサイヤ、イトコンタン、ブランニバン、ナピア、ノリシパキト、アティマンティン、コマラハン、マチャラハ。パダブルドンドウインパレアリハシ、パレリパレアリハシ、メンジェリキナタン、ドゥア、サイヤティダプジャイア、ボクナパ。 banyak、uh, uang apa, rakyat yang dipakai nggak betul n g d a k benar contohnya banyak sayap angkutan apa, buat pemerintah sedan mewah-mewah gitu bu ya nggak pantas m a k s u saya plat merah mewah Volvo motor eh nggak pantas itu k e d u a itu jadi、uh, uang larinya ke arah s itu dan ketiga pemerintah、uh, ya seperti negara komunis dong kita jadi dipaksa gitu harus begini terima、uh, kasih bu baik terima kasih pak Roy silahkan pak Roy 私はそいて、それを見ていて、それをていて、それを見れを見てそれを見ていて、それを見れていて、それを見ていて、それを見ていて、それをれを見いて、それを見それを見ていいて、それを見ていて、それを見ていて、それを見ていて、いて、それを見ていて、それを見てを見ていて、それを見ていて、それを見て untuk masa depan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai di sini b u s n i s m a n o r ini. Terima kasih Anda sudah memberikan komentar Anda. Saya d o n a Oriza.